Assalamualaikum saudara Shadaralun, Berita Siang edisi hari ini Minggu 10 April 2016 dibacakan oleh Indah dan rekan saya Faya Artega Anggota MPR bertolak ke Qatar bahas isu bilateral Tahun ini pemerintah rekrut 18.000 pendamping dana desa Dua TKI meninggal dunia akibat bencana tanah longsor di Malaysia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 Syederalun delegasi MPR yang diwakili Ketua Badan Pimpinan Penganggaran MPR Idris Laina menemui pihak Parlemen Qatar yang dipimpin Wakil Ketua Majelis Surah, Qatar Isa Bin Rabiah Al-Kuari untuk membahas sejumlah hal, salah satunya kerjasama Parlemen dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Antara News.com lansir Dalam pertemuan yang digelar di Qatar itu, disepakati bahwa untuk merehasisikan dan menyempurnakan hubungan perlu adanya sinergitas real dan penyamaan visi hubungan antara dua negara Indonesia dan Qatar. Hal ini seperti dikutip dari keterangan tertulis MPR Sabtu kemarin. Selain itu, kedua pimpinan sepakat meningkatkan hubungan kerjasama tidak hanya dalam perekonomian tetapi juga hubungan antar parlemen. Dalam kesempatan itu, Al-Kuari mengatakan kunjungan kehormatan delegasi MPR sangat penting mengingat bagi Qatar Indonesia adalah negara penting. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi diaspora Indonesia dalam mengembangkan sektor migas di Qatar. Merespon hal tersebut, Idris menyatakan bahwa Qatar merupakan mitra strategis Indonesia. Dia berharap agar Majelis Ashura memfokuskan kerjasama ekonomi dan perdagangan, khususnya ekspansi tenaga kerja terampil Indonesia di Qatar. Shadalun, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, secara keseluruhan perangkat desa telah memahami penggunaan dana desa. Selain itu, pada tahun ini pemerintah akan merekrut 18.000 pendamping dana desa. Antara News.com melansir, Anwar menyebutkan dari 88 penggunaan dana desa tahun 2015 sesuai hasil evaluasi rata-rata desa menggunakan dana itu sekitar 85 persen untuk pembangunan infrastruktur desa, 5 persen untuk pemerintah desa, dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, ketakutan perangkat desa memanfaatkan dana-dana sudah berangsur menghilang. Asumsi ketakutan penggunaan dana desa kini sudah tidak relevan karena berbagai sosialisasi dan pendampingan telah diberikan pemerintah hingga level yang lebih rendah. Ia mengatakan untuk tahun ini Kementerian Desa akan merekrut 18.000 pendamping dana desa Yang akan dibagi menjadi 4 level yakni pendamping lokal desa, pendamping tingkat kecamatan, tenaga ahli kabupaten, dan fasilitator di provinsi Dana desa tahap pertama 2016 telah dicairkan 7 triliun dari alokasi total 2016 469 triliun Ia menargetkan penyaluran dana desa tahap pertama selesai pada Juni 2016. Syederalun Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, Nusron Wahid mendapatkan laporan dari pihak terkait di Malaysia, bahwa ada dua TKI yang menjadi korban meninggal akibat bencana tanah longsor di kota tinggi Johor, Malaysia. Dari dua korban meninggal itu, satu telah ditemukan jenazahnya dan satu lagi masih dalam proses pencarian karena tertimbun longsor. Antara News.com melansir, Nusron mengatakan terhadap TKI yang menjadi korban pemerintah melalui BNP 2 TKI dan pihak terkait akan mengawal untuk memastikan jenazah korban sampai di rumah dan diterima keluarganya. BNP 2 TKI juga akan memberikan santunan untuk pemakaman serta memastikan hak-hak korban diterima oleh ahli waris atau keluarganya. KCRI Johor baru mendapat informasi dari polisi di Raja Malaysia telah terjadi tanah longsor di kota tinggi Johor kemarin. Dalam kejadian tersebut terdapat dua warga negara Indonesia yaitu TKI yang sedang bekerja di perusahaan penggerup pasir. Satu yang ditemukan meninggal dunia atas nama Saiful Amir dari Cilacap. Adapun satu korban lagi dinyatakan hilang tertimbun longsor dan belum ditemukan atas nama Udin Nurudin dari Cirebon. Syederalun Gunung Bromo sudah dinyatakan erupsi sejak 1 April 2016. Meski statusnya masih level 2 atau waspada, hingga 10 hari terakhir, tinggi asap yang membumbung dari kawah Bromo juga fluktuatif. Antara News.com Berdasarkan pantauan pos pantau gunung api Bromo, secara visual abu vulkanik keluar dari kawah pada pagi tadi pukul 7.32 waktu Indonesia Barat setinggi 1.200 meter dari puncak. Abu kecoklatan tersebut mengarah ke barat. Terdengar suara gemuruh dengan tekanan lemah hingga kuat dari kawah. Sinar api juga terlihat dari kawah diiringi dentuman. Asap putih kelabu kecoklatan tipis tebal dengan ketinggian antara 600 hingga 200 meter dari puncak bergerak ke arah barat-barat laut. Dalam satu swaspada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan pengunjung atau wisatawan tidak masuk ke radius 1 km dari kawah Bromo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Loon Indonesia dan Serbia telah membahas peningkatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya melalui forum konsultasi bilateral ketiga di Biograd, Serbia. Forum yang diselenggarakan secara berkala tersebut telah dilaksanakan pada kamis lalu. Antara News.com Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Serbia hari RJ Kando mengatakan forum konsultasi bilateral merupakan sarana untuk menghasilkan kerjasama bilateral yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Dubes mengatakan hubungan tradisional yang baik dalam bidang politik, kedua negara perlu diterjemahkan ke dalam hubungan ekonomi, seperti peningkatan produk Indonesia di pasar Serbia. Nantinya kerjasama itu dapat langsung dirasakan oleh rakyat melalui peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dalam pertemuan itu, delegasi RI menekankan pentingnya peningkatan akses untuk produk Indonesia di pasar Serbia, serta peningkatan investasi Serbia di tanah air. Delegasi juga meminta dukungan dan perlindungan pemerintah Serbia atas investasi Indonesia di negara itu. Syederalun Kepolisian Spanyol menyatakan berhasil temukan tempat persembunyian senjata ISIS di wilayah kota Ceta. Di tempat persembunyian itu ditemukan berbagai jenis senjata. Mereka menduga senjata tersebut milik ISIS karena di lokasi penyembunyian tersebut juga ditemukan bendera militan radikal tersebut. melansir. Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengatakan polisi menemukan 4 pistol termasuk senapan angin yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menembakkan peluru tajam. Dikabarkan di sana juga ditemukan dua senapan mesin ringan jenis Scorpio lengkap dengan amunisi. Selain senjata api di tempat persemmuian. Selain senjata api di tempat persembunyian terdapat berbagai senjata tajam dan bendera ISIS. Dilaporkan semuanya ditemukan pada Kamis 7 April 2016 dalam kondisi siap pakai dan dalam keadaan terkubur di gurun. Kepolisian Spanyol pada tahun ini saja telah menangkap 15 orang yang terkait dengan jaringan militan ISIS. Sementara otoritas keamanan negara ini meningkatkan keamanan di negaranya. Shadaralun indikasi akan hengkangnya di baut Kortois dari Chelsea tampaknya semakin menguat. Hal ini ditunjukkan pada saat Chelsea bertanding melawan Suasi Citi Sabtu malam tadi. Gus Hiding memilih menurunkan Asmir Begovic pada pertandingan tersebut. Tribunews.com lansir. Tidak dimainkannya kiper asal Belgia tersebut bisa menjadi tanda sang kiper akan hengkang pada akhir musim ini. Hal itu menyusul banyaknya tawaran yang diajukan beberapa klub besar Eropa kepada kiper nomor 1 Chelsea tersebut. Salah satu peminat utama Kortois sejauh ini adalah Real Madrid. Raksasa La Liga tersebut menyatakan minatnya Raksasa La Liga tersebut menyatakan minatnya untuk merekrut Kortois untuk mengisi posisi kiper nomor satu yang kini dipegang oleh Kelor nafas Seperti dikutip dari Daily Mail, nasib sang pemain diprediksi semakin berada di ujung tanduk ketika Antonio Conte resmi menjadi menjabat sebagai pelatih utama. Conte dikabarkan tertarik melihat penampilan impresif Pegovic pada sesi latihan. Jika memang benar Kortois didepak, maka konto otomatis akan menunjuk Begovic sebagai kiper utama. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita siang edisi Minggu 10 April 2016, berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Juga Twitter at saudara Syaudara Alun, wassalam